Bagaimana komentar anda? Ini yang menjadi problem kita ini sudah berapa kali kita mengadakan rapat. Namun respon dari pemerintah sampai sekarang tidak ada menunjukkan titik-titik terang. -titik Padahal ini Sumatera ini cukup apa namanya penting sekali. Sebutan dari masyarakat transportasi sangat-sangat penting sekali. Karena apalagi sekarang untuk kebutuhan pokok, kesempatan bahan pokok dan lain-lainnya itu banyak melewati darat. ini yang kita sayangkan sekali. Dan kita sudah pernah memberikan usaha ganda itu, tuh Untuk membuat kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan untuk di jalan di Sumatera Tapi sampai sekarang nggak ada. Ini yang yang menjadi apa namanya menjadi bikin sesah pengusaha transportasi. Apa dampak yang dialami pengusaha transportasi, Pak? Pertama tentu masalah high cost ya. Terus selama perjalanan menjadi bertambah banyak, buang waktu jalan, BBM tentu akan bertambah masalah kerusakan kerusakan uh, onderdil, truk yang yang sebetulnya belum Menurut ukuran standarnya belum habis, tapi karena akibat dari jalan yang rusak begini itu jadi cepat jadinya sukarnya jadi habis. Jadi akibatnya ini memperparah untuk biaya operasional daripada pengoperasian truk. Pak, truk yang kelebihan muatan dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan. Kalau saya itu masalah muatan lebih itu berarti kita sudah ketinggalan ini. Jadi kita tidak mengikuti perkembangan teknologi otomatis. ...mobil sudah dibikin sedemikian bagus-bagus ya... ...dengan kekuatan yang bisa, contohnya aja... ...itu bisa, yang pusuh itu bisa mengakut sampai 30 ton lebih itu... ...tapi isinya cuma bisa cuma 24, dibatasi. Kenapa? Karena uh, kualitas jalan katanya. Ya kan? Apa salahnya kualitas ini ditingkatkan. Jangan kita terhalang oleh itu. Sedangkan, uh, apa namanya, otomotif sudah berkembang. Jadi pengusaha kalau mau mau, mau, mau membeli mobil, kalau... Kekuatannya bisa membawa 30 ton lebih, tapi cuma bisa di, dibawa 24 ton, 23 ton, itu kan jadi rugi jadinya. Jadi saya kurang setuju itu kelebihan muatan itu. Meskipun jalan yang kelas 1 semuanya itu. Demikian Darman Syarif dan saya Rizal Andika.